Assalamualaikum Sideralun Berita pagi edisi hari ini Minggu 21 Agustus 2016 Dibacakan Putra Nasution dan Ilham 11.121 JCH Indonesia Berstatus rawat jalan di Arab Saudi Ratusan rumah warga Deah Raya Terancam di gerus abrasi Kasus dugaan penganiayaan warga Nagan Raya Dilaporkan ke Polda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 Sudara data Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan, Sabtu pagi waktu Arab Saudi mencatat 11.121 jamaah calon haji asal Indonesia menjalani rawat jalan dan 12 orang meninggal dunia di Arab Saudi. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan, Jamaah haji ke-12 yang meninggal dunia adalah Jamaluddin bin Badrikar, 58 tahun, dari Kloter 05 Embarkasi, Palembang. Jamaluddin meninggal di rumah sakit Arab Saudi Madinah, Kamis 18 Agustus 2016, sekitar pukul 21 waktu Arab Saudi karena penyakit kardiovaskular. Dengan meninggalnya Jamaluddin, maka 10 dari 12 jama'ah yang meninggal disebabkan penyakit kardiovaskular. Dengan meninggalnya Jamaluddin, maka 10 dari 12 jemaah yang meninggal disebabkan penyakit kardiovaskular. Khusus JCH asal Aceh, menurut data hingga saat ini sebanyak tiga orang meninggal dunia, yaitu Juwaini Bin Mubin dari kloter Keloternam asal Aceh Pidi, Hadijah asal Manging Aceh Barat Daya, dan Siti Nurhayati 68 tahun asal Aceh Tenggara. Sementara itu, 11.121 JCH dilaporkan menjalani rawat jalan di Madinah, Mekah, dan Bandara. Dalam data tersebut juga disebutkan, 104 jamaah menjalani rawat inap di Madinah, dan 196 jamaah dirujuk saat di Madinah, serta dua orang saat berada di bandara. Menghubung kesehatan daerah kerja Mekah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Dr. Ramon Andreas menyebut faktor cuaca dan kelelahan sebagai dua hal pemicu kambuhnya penyakit kardiovaskular pada jamaah haji. Cuaca tinggi juga membuat jamaah haji rentan mengalami dehidrasi. Sedara lunt ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai Gampung Deah Raya, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, semenjak beberapa waktu terakhir sering terendam air. Hal itu disebabkan oleh abrasi yang melanda wilayah tersebut, sehingga mengganggu aktivitas warga setempat. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Amatan di lapangan, pasang air laut yang sering terjadi pada siang hari menyebabkan rumah penduduk dan jalan Gampung tergenang. Hal itu karena keduanya hanya berjarak beberapa meter dari garis pantai. Bahkan air laut yang menggenangi pemukiman warga ikut membawa sampah ke daratan. Ulul Asbi, warga Deharaya mengatakan, walaupun sudah memiliki tanggul yang dibangun sejak tahun 2007 oleh BRR, namun hempasan gelombang mampu melewati tanggul dan memasuki rumah warga. Karena ketinggian tanggul terus turun setiap tahunnya, abrasi juga menyebabkan halaman makam Syah Kuala tergenang air. Warga berharap, Pemerintah dapat membangun tanggul tambahan agar mampu menahan hempasan gelombang saat air pasang serta menghentikan abrasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh, Samsul Bahri yang juga telah meninjau ke lokasi abrasi mengatakan, air laut masuk ke pemukiman warga karena berhasil menembus celah-celah tanggul serta melewati bagian atas tanggul. Pihaknya akan mengusul penambahan tanggul ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sedara kasus dugaan penganiayaan terhadap TB Suryadi, 33 tahun, warga Gampung Kulu, Kecamatan Senagan, Nagan Raya, yang dilakukan anggota Polres Nagan Raya, dilaporkan ke Polda Aceh Jumat kemarin. Laporan itu diajukan Teku Ridwan, abang kandung TB Suryadi, karena tidak terima proses penangkapan dan pemeriksaan adiknya yang menurutnya sebagai bentuk penganiayaan agar mengakui sebagai pengedar narkoba di wilayah itu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan, Ridwan menjelaskan, Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan anggota Polres Nagan Raya ke Propam Polres setempat pada Kamis lalu. Ridwan menilai, dalam proses penangkapan adiknya pada Senin malam 8 Agustus, polisi tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Apalagi saat menangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba seperti yang dituduhkan. Sementara kuasa hukum korban dari Yara, Erisman SH mengatakan, selain melapor ke Propam dan Polda Aceh, pihaknya juga akan melaporkan polisi tersebut ke Komnas HAM terkait penyiksaan. Menurutnya, dalam kasus ini ada hak-hak tersangka yang hilang. Pihaknya akan terus mendampingi korban hingga proses pengadilan. Sebelumnya, Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi SHMH mengakui, penangkapan yang dilakukan anggotanya terhadap tersangka TB Suryadi telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tersangka merupakan pengedar narkoba dan termasuk dalam DPU Polisi. Pihaknya tidak mempersoalkan pihak keluarga yang kini sedang menempuh jalur hukum terkait persoalan ini. Sideralun pesawat Wings Air dari Lion Group jenis ATR72 berkapasitas 72 penumpang mulai beroperasi secara resmi Jumat kemarin untuk melayani warga Aceh Tengah dan bener Meriah setiap hari. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele Insinyur Ian Budianto berharap warga Aceh Tengah dan Benar Meriah dapat memanfaatkan jasa penerbangan ini dengan rute Rembele-Kuala dan sebaliknya. Dari bener Meriah, Jalimin melaporkan. Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nasarudin mengatakan, Tahap pertama sudah terbuka penerbangan Kuala Namu Rembele, tetapi tahap kedua akan diupayakan membuka penerbangan Rembele Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Banda Aceh dan destinasi lain di Indonesia. Sedangkan tahap berikutnya, Wings Air harus membuka layanan kargo untuk mengangkut sayur-sayuran, buah-buahan, dan kopi ke Singapura dan Malaysia. Menurutnya, dengan dibukanya penerbangan Rembele Kuala Namu akan mendorong percepatan pembangunan. Selain itu, Pengusaha luar juga tertarik untuk berinvestasi di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Sedangkan PLT Bupati Benar Meriah, Dr. Andes Rusli M. Saleh meminta tarif penerbangan dari Bandara Rembele Kuala Namu dapat diturunkan sehingga masyarakat dua daerah ini dapat menggunakan jasa transportasi udara setiap akhir pekan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram Biafetan. Sedara lun dua unit rumah berkonstruksi papan dan beratap rumbia di desa menasah daya Kecamatan pesangan Biren terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga hanya menghanguskan bagian dapur. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pemilik rumah mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Salah seorang pemilik rumah, Tarmizi, mengatakan saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur untuk persiapan berjualan nasi di Kedematang Gelumpang 2, Ketika itu, dirinya membakar tempurung kelapa untuk membakar bebek yang sudah dipotong. Namun di luar dugaan, percikan bara api dari tempurung menyambar atap dapur yang terbuat dari daun rumbia sehingga langsung terjadi kebakaran. Api menjalar ke rumah milik Fattani, 29 tahun yang berada di samping rumah Tarmizi. Melihat api mulai membesar, Tarmizi dibantu puluhan warga segera memadamkan api. Kerja keras warga berhasil memadamkan api sebelum sempat merembet ke seluruh bagian rumah. Api hanya menghanguskan bagian dapur. Beberapa saat kemudian, 5 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meskipun api telah padam, petugas pemadam kebakaran tetap menyiramkan air bara api ke bagian dapur dua unit rumah tersebut agar tidak terjadi kebakaran susulan. Sedaralun sejumlah petani di Biren masih menggarap sawah dengan bergantung dari air hujan akibat ketiadaan irigasi. Sehingga saat musim kemarau seperti saat ini, ratusan hektar sawah di beberapa kecamatan mengalami kekeringan. Petani berharap pemerintah membangun jaringan irigasi untuk mengairi air ke sawah. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan, Ratusan hektar sawah yang mengalami kekeringan atau sawat ada hujan terdapat di sejumlah desa di kecamatan Juli, kecamatan Pedada, dan kecamatan Gandapura. Beberapa petani mengaku sejak dulu mereka harus mengharap sawah setahun sekali mengharap turun hujan. bahkan, Pernah juga dalam setahun tidak bisa menanam padi karena sawah kekeringan. Namun bagi petani yang memiliki banyak uang, mereka bisa membangun sumur bor untuk menampung air hujan. Tetapi, air yang ditampung juga tidak mencukupi untuk dialiri ke sawah. Karena itu, pemerintah perlu membangun jaringan irigasi. Kepala Rinas Pengairan Pertambangan dan Energi Biren, Ismunandar, mengatakan, di Biren masih banyak lahan sawah yang sangat membutuhkan irigasi, Tanpa bantuan anggaran dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak bisa memenuhi tuntutan petani untuk pembangunan jaringan irigasi. Sedara Lun Persiraja mengalami kekalahan menyakitkan dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship seri B 2016. Pilar Lantak Laju, Fadil Ibrahim dan Farizal Dillah menjadi tumbal keganasan pemain persebu Musiraya. Laskar Rencong pun kalah 0-1 di Stadion Serasa Sekati Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Sabtu Petang. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Pada laga kemarin, permainan kasar tuan rumah memaksa gelandang serang persiraja Fadil Ibrahim harus keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit di menit ke-43. Fadil terkapar setelah disikut di wajah. Akibatnya pipi Fadil pecah dan darah bercucuran dari hidung. Meski mendapat serangan fisik sepanjang laga, Persiraja mampu menahan imbang tuan rumah tanpa gol hingga jeda. Rasa frustasi tuan rumah makin meningkat akibat tidak mampu mencetak gol. Mereka terus meneror dengan permainan kasar yang menyerang fisik. Striker andalan Persiraja, Fahri Zaldilah mengalami cedera paha akibat ditendang dari belakang di menit 62. Ini setelah sejumlah upaya tuan rumah gagal untuk menghentikan striker yang sudah mencetak 8 gol atau top skor sementara grup 1. Ambisi Tuan Rumah untuk memobol gawang Persiraja akhirnya menjadi kenyataan di injury time atau 90 3 melalui M. Rifki. Gol ini tercipta akibat kemelut di pertahanan Persiraja. Setelah gol ini, wasit langsung mengakhiri laga. Kekalahan ini tidak mengubah posisi Persiraja di puncak klasemen sementara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, Sekian berita pagi edisi Minggu 21 Agustus 2016. Berita siang Seram BFM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Polo juga Twitter kami at Seram BFM. Sideralun, wassalam.